Sebelumnya saya minta maaf sama Pak Haji Satrio ini Pak diminta untuk disambut. Oh ya kepada hadirin sudah disuguhkan itu tadi pagi sampai sore yang masak tadi malam nggak tidur kalau tidur silakan untuk dinikmati silakan sambil menikmati sambil kita menunggu apa eh, arusan dari Terima kasih langsung mati atas sudah minta bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la illa Yang sama-sama kita hormati Al-Muqarram Bapak Haji Satrio Bersama dengan keluarga Dan saudara-saudara yang lain Yang insya Allah Bulan ini akan diundang Untuk menjadi tamu istimewa Allah Mudah-mudahan Beliau yang akan berangkat Melumaikan umroh bersama keluarga Dan orang-orang yang ia cintai Keberangkatannya, ibadahnya, sampai ke tanah air kembali lagi diselamatkan Allah. Umroh yang dikerjakan menjadi umroh yang meberuluh. Dan kita yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan berkat doa-doa yang kita panjatkan malam hari ini. Yang memiliki rasa keinginan untuk datang ke dua tanah haram. Yang memiliki rasa rindu dan kangen dengan Ka'bah Ingin berziarah ke makam Rasul Mudah-mudahan rasa rindu dan kangen kita berbuat hasil Allah akan undang kita juga Untuk mendatangi dua tanah haram Untuk mengelilingi Ka'bah Untuk sholat di belakang makam Ibrahim Menikmati jamuan surga yang ada di tanah haram Minum air zam-zam saksi kemudian tahallul sekaligus menikmati nikmatnya berziarah ke makam Baginda Nabi. Karena Nabi mengatakan manzaruni ba'da wafati, maka an namzaruni Siapa yang datang berziarah kepadaku setelah kematian aku, sama dengan halnya dia datang kepadaku saat aku masih hidup. Oleh sebab itu Salam yang kita sampaikan kepada Nabi adalah assalamu bukan assalamu alaihi tapi assalamu Kenapa assalamu alaika Nabi? Kenapa assalamu alaika ya Habib Allah? Assalamu alaika ya Rasulullah? Assalamu ya Subhatullah? Assalamualaikum Ya khataman nabiin Wal muslim Kena orang yang membaca salawat apalagi Di depan makam Rasulullah Allah akan mendatangkan ruhnya Rasul kemudian menjawab salam Haji atau umrah keduanya Diperintahkan oleh Allah Wa atimul hajja Wal umrah ta'adillah timbul haji, sempurnakanlah haji, wal demikian juga sempurnakan umroh, lillah semata-mata karena Allah. Haji ini, umroh ini, ibadah yang sejak dulu sudah dikerjakan para nabi dan rasul. Jadi ternyata bermula dari sebuah doa. Karena haji dan umroh itu bermula dari sebuah doa. Makanya wajar kalau orang yang mau pergi umroh atau haji minta doa. Karena asalnya adalah doa. Doa siapa? Kalau orang sekarang datang berbondong-bondong ke Mekkah itu karena doanya siapa? Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikabulkan oleh Allah. Apa doanya? Rabbana inni inda muharram. Rabbana ilaihim minas Ada tiga permintaan Nabi Ibrahim. Nanti Fahri sah dengan yang lain juga berdoa di tempat yang pernah Nabi Ibrahim berdoa dan doanya dikabulkan. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim yang dulu seakan-akan tidak mungkin, yang dulu seakan-akan tidak mungkin, tetapi ternyata kalau Allah mengkehendaki, semuanya bisa terjadi. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, wa nizibatalla ibrohi bi kalimatin Kona inni ja'aluka lin-naasi Qala min dhurriyyati qala la yanal an dh-dhalimin. Nanti habis safariya ikutin di salat kayak begitu imamnya. Saya bisa ngikutin karena kalau saya di Mekah saya salat selalu di belakang imam. Alhamdulillah. Saya kalau di Mekah alhamdulillah salat selalu di belakang imam, ya sebab kalau di depan nggak sah kan betul ya pang bilang di belakang imam hebat banget ya maksudnya kalau sholat di depan imam nggak sah ada tiga yang diminta Nabi Ibrahim ini ada kaitannya dengan doa sekarang kan kita berdoa nih tadi, waktu saya baca doa tuh saya bukan hanya mendoakan hadis Satrio, tapi kita yang hadir. Bahkan bukan hanya minta kesana, tapi bolak balik. Betul kan? Saya mintanya itu bolak balik tadi. minta balik, minta balik, bolak balik lagi, bolak balik lagi. Mau nggak bolak balik begitu? Ya pasti banyak manfaatnya. Belum padilan jadi. Apa yang diminta Nabi Ibrahim? Yang pertama ketika dia diuji oleh Allah. untuk meninggalkan anak dan istrinya Siti Hajar. Jadi kita bahas Siti Hajar sedikit. Dan Nabi Ismail alaihissalam, "Sudah, tempatkan anak dan istrimu di sini. Di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Di lembah yang saat itu tandus, gersang dan kering, bahkan disebut tidak ada tanda-tanda kehidupan, karena saat itu memang tidak ada orang lain kecuali Siti Hajar dan Nabi Ismail." Jangankan kafilah yang lewat situ, jangankan rombongan kafilah yang lewat situ, bersang, bandus, burung saja itu nggak pernah lewat kawasan situ. Diceritakan, kenapa? Karena burung itu tahu dia terbang di atas. Kalau di bawah ada air dan makanan, itu nggak ada. Bayangkan dari yang tidak ada jadi ada. Ketika Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah, Nabi Ibrahim tahu yang perintahkan Allah. Yang perintahkan Allah. Maka dilaksanakanlah perintah itu sambil berdoa. Apa doanya? Rabbana li yuqimish Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar anak yang ditinggalkan itu nanti mendirikan salat. Dan tempat di mana istri dan anaknya ditinggalkan menjadi tempat Dengan jumlah orang paling banyak mendirikan solat. Saya tanya doanya kabul apa enggak? Oh. Doanya kabul. Wa ism jannah bait maghribatul idnas wa amna min ta'izu mimmakam Ibrahimusulla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Itu tempat itu Jadi akhirnya menjadi tempat Dengan jumlah orang paling banyak Mendirikan sholat Bahkan nanti Sekarang lagi perbaikan Dan perluasan Itu nanti Masjidil Haram itu diperkirakan Bisa menampung sampai 30 juta jemaah 30 juta. Waduh, mana Bisa sampai menampung 30 juta, masyaallah. Itu yang pertama doanya ternyata kabut. Yang kedua, apa yang diminta Nabi Ibrahim di tempat yang nanti kita akan Kesana Pak Hidayat. Yang kedua adalah faja'al Saat itu tidak ada orang kecuali Siti Hajar dan Nabi Ismail. tapi saat itu Nabi Ibrahim minta jadikan tempat ini semua orang rindu dan kangen dengannya saya tanya sekarang apakah doanya dikabulkan? hanya orang munafik hanya orang yang tidak punya iman yang hatinya tidak tergantung dengan kedua tanah orang yang ketiga apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim dan ternyata dikabulkan? warzuqhum minas disana itu tidak ada kebun tidak ada kebun apel, kebun anggur, pisang dan lain sebagainya. Jambu, mangga termasuk di sana juga enggak ada pohon jengkol. Enggak ini beneran ini beneran ini. Tapi ternyata karena doanya Nabi Ibrahim karena doanya Nabi Ibrahim Kalau kita kesalah Pak Haji Satrio, kita lihat buah-buahan yang masuk, buah yang berkualitas. Kenapa? Karena doanya orang yang haji dan umroh dikabulkan. Bermula dari doanya Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu, banyak orang-orang yang berhasil setelah pulang sana. Kalau Pak Haji Satrio sudah sukses serius, banyak karyawan dan karyawatinya, bahkan ada orang-orang sini yang bekerja di, sini, di dia kan? Banyak Termasuk anak pusat Ari juga kerja Sampai segera ya Alhamdulillah Gaji orang, orang itu bisa makan, bisa hidup Itu Masya Allah, ibadah itu ya. Ternyata banyak orang-orang yang sukses dulu Disebabkan karena pernah memandang khabar Pernah berziarah ke makam Nabi Mohon maaf Kenapa bisa begitu? Kan tadi saya katakan Innal hujaja wal umar wabdullah Sesungguhnya orang-orang yang haji Dan orang-orang yang berumrah itu Kata Nabi, dia adalah tamu istimewa Allah Kalau dia meminta Maka permintaannya dikasih Kalau dia beristighfar mohon Ampun dosanya diampunin Kalau dia berdoa, doanya Pasti diijalah Ini Nabi yang katakan Hadratus Syekh Haji Ashim Ash'ana Siapa? Ashim Ash'ari itu orang yang berduruh kepada Syekh Yasin Al-Padani di Mekah datu syekh asim asyari itu dia termasuk orang yang pernah ke sana ke Mekah umroh haji pulang haji dan umrohnya mabrur dan mabrur dia bikin nahdlatul ulama berapa pesantren yang nahdlatul ulama sekarang bahkan berapa kampus nih berapa rumah sakitnya itu namanya mabrur ke Haji Ahmad Dahlan sama-sama berguru dengan syekh yang sama Kehaji Haji Ashim Ash'ali bikin Datul Ulama Ke Haji Ahmad Dalam bikin Muhammad Ngaji dengan guru yang sama Sayasin Al-Fadzali Di mana? Di Masjidil Haram Haji Umroh doa, salat di Masjidil Haram seratus ribu kali Lebih ahdal dibandingkan salat di tempat yang lain Jadi kalau kita salat di Masjidil Haram sekali berjamaah Itu lebih ahdal seratus ribu kali Kita sembahyang di sholat al-Ubudiyah Ya memang udah begitu seratus ribu kali di Masjidil Haram, satu kali di Masjidil Haram, lebih afdal dari seratus ribu kali di Al-Mu Tuh. Tapi mentang-mentang begitu, jangan gak sembahin Al-Mu Diyah. <tuk> <tuk> maksudnya gitu, maksudnya. Tapi kalau segi fadilah emang ya, lebih besar. Kehaji Ahmad Dahlan, ulang dari Mekah. Mau haji, mau umroh. Haji nye mabruh, umroh nye mabruh. Bikin apa di Indonesia? Muhammad Diyah. Berapa kampusnya sekarang? di kampus berapa yang kerja di kampus berapa yang mahasiswanya bikin rumah sakit itu namanya mabrur, berhasil kenapa? karena pulang dari sana tanpa sukses apa cuma dia saja masih ada banyak ada seorang ulama namanya Syekh Shibawih Syekh Shibawih ini gurunya Syekh Khalil Syekh Shibawih ini punya guru namanya Syekh Khalil Syekh Khalil ini seorang ulama besar punya murid namanya Syibawih Ahli Nahub Jadi kalau orang belajar Nahub Pasti ingat dengan Shibawai Sheikh Khalil ini Punya murid Shibawai Shibawai jadi Ustaz Setelah jadi Ustaz Ngajar Muridnya makin banyak Muridnya makin banyak Makin banyak Sementara Gurunya Sheikh Se Khalil Mohon maaf Ditinggal oleh santri santrinya Karena lama-lama Si Shibawai itu punya Ilmu yang hampir sama dengan gurunya. Akhirnya Syekh Khalil senang karena punya murid jadi ulama. Kan gitu Ya sama juga kan bisa ada buah. Akhirnya Syekh Khalil itu punya kesempatan kemana? Pergi ke Mekah. Ilmul Khalil bi rahmatullahi alih sabahu mailul warali sibawi wa kharaj al imam yas'a bil faidil min faidil kiram fajadahu ilmal Ini ulama yang muridnya lama-lama habis si ulama yang muridnya lama-lama habis Kemana dia pergi ke baitillahil haram seperti haji Sa'id Yaz rabbal min faidil kiram sampai di sana di sana kan tempatnya lo dia berdoa berdoa berdoa bahkan di tempat itu ada beberapa tempat yang mustajabah artinya mustajabah apabila kita berdiri duduk atau berdoa di situ maka doa kita pasti dikabulkan pasti dikabulkan tempat bukan waktu tempat itu pasti dikabulkan Maka berdoa lah. khalil di situ. Apa doanya? Minta ilmu. Minta ilmu. Karena Nabi Sulaiman itu pernah ditawarkan mau ilmu atau harta. Tetapi Nabi Sulaiman lebih milih ilmu. Karena Nabi Sulaiman pilih ilmu. Akhirnya dapat kerajaan juga, dapat harta juga, dapat ilmu juga. Yang diminta oleh saya khalil adalah ilmu. pulang dari kota Mekah Syekh Khalil akhirnya mendapatkan ilmu yang saat itu ulama manapun tidak punya ilmu itu tidak satupun ulama di seluruh dunia yang punya ilmu itu karena ilmu itu Allah berikan kepada Syekh Khalil ilmu itu namanya adalah ilmu al-arud Yang minta harta dikasih Yang minta ilmu dikasih Yang minta jodoh Kalau berani hmm. Kalau berani Hati-hati makanya hmm. Kalau Pak Aziz Satrio saya doakan sakinah mawat Jangan ada orang yang kuat Itu karena dia tahu tempatnya makbul Dia naik ke Jabar Rahmah naik ke Jabar Alta udah ada. Dia minta di sana, bukannya minta kekayaan. Dia minta istilah. Istinya tahu suami, enggak bener nih. istrinya ngikut ke atas. Begitu istrinya ikut ke atas, suaminya pintar juga. Ngapain bahasa Indonesia dengan bahasa Arab? Arab. Allahumma rizkni, isaujatan saniyatan solikatan. Istinnya enggak ngerti bahasa Amin padahal artinya ya Allah berikan aku istri yang kedua yang cantik dan berpauan istrinya gak nanti saraf. amin ulang dari sunnah doanya makbul kawin lagi jangan hati-hati jadi doa itu nggak boleh sembarangan sampai ada seorang jamaah saya jamaah saya yang minta mati di Padang arafah. ini minta mati di Padang arafah. kebetulan Jamaah saya itu sering dia ke sana. Ketika sampai di Mekah, dia bilang sama saya, pak ustaz. Kebetulan orang Sulawesi. Saya banyak saudara di sana. Ustaz. Yang di sana tidak ada ustaz, yang ada ustaz. Karena orang sana tidak sebut ustaz, tapi ustaz. Itu jamaah saya itu minta ustaz. Saya kepingin saya terkepingin meninggal di padang arafah. Saya bilang, ibu, ibu ini lagi berikhrom. nanti juga pas kan berirrom kita yang pasalnya tuh berirrom orang sedang berirrom itu doanya tadi saya katakan dikabulkan doa yang lain lebih enak manfaat buat orang lain bisa nolong orang lain bisa jadi manfaat buat orang lain punya anak anaknya soleh dan solehah punya keluarga keluarga bahagia kan lebih enak doa gitu ya nggak sampai di sini semangat ibadah lagi Akhirnya jemaah saya memang sudah minta kepingin meninggal di mana Eropa Dalam keadaan berihara, dia bilang gitu ibu